Assalamualaikum Sjidrlun, berita malam edisi. Hari ini Jumat 5 Juli 2019, dibacakan Bacagan Ardiansyah. 8 hektar hutan dan lahan terbakar di pegunungan Selawah. Nelayan Jaya terombang ambing di laut akibat mesin sampan mati. Polres Acejami yang tangkap dua pria saat bawa tua. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum Tim Newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa anda di Radio Lovers 94,6 Radio City 94,4 FM Loxmavi, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Selain berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Tram Udarlun seluas 8 hektar lahan dan hutan di Cotraja Umong, Gunung Selawah, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar terbakar sejak Kamis malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini api di lokasi tersebut belum berhasil dipadamkan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana ACBPBAT Ahmad Dadi mengatakan kebakaran hutan dan lahan produktif serta ilalang itu berada jauh dari pemukiman warga. Tugas pemadam tidak dapat menjangkau titik api dikarenakan lokasi yang jauh dan tidak ada akses jalan untuk armada damkar. Dari keterangan yang diperoleh BPBA, lokasi kebakaran berada di daerah pegunungan yang dikelilingi jurang terjal dan bebatuan dengan ukuran besar. Diperkirakan kebakaran lahan dan hutan terus meluas karena sejauh ini api di lokasi belum berhasil dipadamkan. Dari menyebutkan kebakaran diduga akibat adanya unsur kesengajaan dibakar oleh orang tertentu Namun dirinya juga belum bisa memastikan karena masih dilakukan penyelidikan oleh kepolisian dan instansi terkait lainnya. Darulun Said Mustafa, 50 tahun, nelayan gampung belang dalam Darul Hikmah Aceh Jaya yang dikabarkan hilang di perairan laut lepas patik Darul Hikmah, akhirnya ditemukan oleh nelayan setempat dalam kondisi lemas Jumat pagi. Korban sempat terombang ambing di laut akibat sampan yang ditumpanginya mati mesin. Camadarul Hikmah Nuri Asiri mengatakan awalnya Said Mustafa pamit pada keluarganya untuk melaut pada Kamis pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga sore tidak kunjung pulang, padahal biasanya ia melaut hanya setengah hari. Sehingga pihak keluarga melaporkannya kepada pihak aparat desa serta Panglima Laut Lopati. Setelah menerima laporan, sejumlah nelayan memutuskan mencari Said Mustafa Jumat pagi. Akhirnya Said Mustafa ditemukan sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Barat dalam kondisi lemas di tengah laut. Korban ditemukan dalam kondisi terombang ambing di tengah laut akibat sampan yang ditumpanginya mati mesin. Selanjutnya Said Mustafa dievakuasi ke darat dan langsung dibawa pulang ke rumahnya. Zarlun Tim Opsnal Satreskrim Polres Tamiang menangkap dua pria yang membawa minuman memabukkan jenis tua di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Kampung Alur Kantung, Kecamatan Kejuruan Muda Aceh Tamiang. Dari dua pria tersebut, petugas mengamankan barang bukti, dua jerigen gen berisikan minuman tua. Kasatreskrim Polres Aceh Tamiang, Ibtu Dimas Adi Putranto mengatakan penangkapan dua pria ini dari laporan masyarakat Warga menyebut bahwa di Jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di Kampung Alur Kantung, ada dua pria membawa tua. Dari laporan ini, tim opsional Satres Krim yang dipimpin dan tim opsional Satres Krim Bribka Khairul langsung menuju lokasi. Alhasil dua pria ini langsung diamankan. Lalu keduanya dibawa ke Polres guna hukuman lebih lanjut. Dua pria yang ditangkap ini merupakan warga Sumatera Utara. Adapun identitasnya yakni Danu 23 tahun dan Antoni Pridana 21 tahun, keduanya warga Desa Salah Haji Pematang Jaya Kabupaten Langkat. Dari dua pria ini petugas mengamankan barang bukti dua buah jerigen berisikan minuman tua dan satu unit sepeda motor Supra 125 berwarna merah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun Zulkifli bin Putih, 55 tahun, nelayan Gampung Kuala Pasji, Pekanbaru, Kota Sigli Pidi, ditemukan tewas mengapung di perairan laut Selat Malaka dengan jarak 300 meter dari bibir pantai Gampung setempat. Korban diduga meninggal akibat sakit yang dideritanya hingga jatuh ke laut. Kapolsek Kota Sigli AKP, Tegu Muhammad, mengatakan korban Zulkifli awalnya ditemukan Tengku Abdurrahman, 41 tahun, yang juga seorang nelayan. Korban ditemukan ketika Tengku Abdurrahman pulang dari melaut dengan menggunakan sampan pada Kamis kemarin. Saat ditemukan, kondisi Zulkifli berada di dalam air dengan posisi terapung di dekat sampan. Kemudian Tengku Abdurrahman mengangkat korban ke sampannya untuk menuju pantai gampung setempat. Tak lama setelah itu korban dievakuasi ke Pustu Puskesmas hingga selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Tengku Siditi sigli Setelah dilakukan pemeriksaan medis, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Selanjutnya korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Korban diduga meninggal akibat sakit hingga jatuh ke laut. Karena dari keterangan keluarga sebelum melaut korban dalam keadaan kurang sehat. Jarlun sesuai data yang diinput Dinas Kesehatan Aceh Utara menyebut sepanjang 2007 hingga 2018 telah ditemukan 104 kasus HIV AIDS di Kabupaten Aceh Utara. Dari jumlah itu HIVS lebih banyak didominasi laki-laki dengan jumlah angka 66 kasus dan wanita 38 kasus. Kasie Pengendalian P2P pada Dinas Kesehatan Aceh Utara, dr Akhriyani Fitri mengatakan dari 104 kasus HIVS di seluruh wilayah Aceh Utara, Kecamatan Dewantara paling tinggi terjangkit HIVS dengan jumlah 14 kasus, kemudian disusul baktia 9 kasus. Lok sukun Muara Batu, dan Merah Mulia, masing-masing 6 kasus, serta beberapa kasus di kecamatan lain. Dari total 104 kasus penderita HIV, 37 orang masih hidup dan 17 orang meninggal dunia. Untuk penderita AIDS, terdapat 11 orang masih hidup dan 39 meninggal dunia. Jika dilihat dari presentasi umur yang terkena virus HIV AIDS, mencapai 40% di usia 20 hingga 29 tahun. Sedangkan di usia 30 hingga 39 tahun terdapat 29 persen Dalun Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Tirta Monmata Acejaya masih membutuhkan anggaran 7 miliar lagi Dana ini untuk normalisasi penyaluran air bersih ke calang dan sekitarnya Kepala BLUD SPAM Tirta Monmata Cijaya Samsul Bari mengatakan dari jumlah dana 7 miliar yang dibutuhkan SPAM Tirta Monmata Cijaya, 6 miliar untuk pembuatan penampungan dan pengolahan yang baru, sementara 1 miliar lagi untuk pembelian pompa dan panel serta alat-alat pendukung lainnya. Dengan adanya dukungan dana sebesar itu Samsul yakin distribusi air bersih ke semua pelanggan di Calang dan sekitarnya bisa maksimal. Menurutnya anggaran Rp7 miliar itu hanya ada peluang dari APBN, sementara APBK yang dianggarkan tiap tahunnya 12 miliar hanya cukup untuk membayar beban listrik. Sedangkan dana dari DAK sudah diperuntukkan untuk kebutuhan sambungan saluran ke rumah atau pelanggan baru karena ditargetkan di 2021 bisa mencapai 10.000 sambungan air ke rumah. Selain itu, Samsul menambahkan hingga hari ini banyak pelanggan SPAM Tirtamon Mata yang belum membayar tagian air bersih. Bahkan tunggakan 2,5 miliar rupiah dari 8.600 pelanggan. Tunggakan sebesar itu sudah termasuk tagihan di bulan yang berjalan. Karena itu Samsul meminta pelanggan melunasi tagihan air bersih sebelum sambungan diputus. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, Permai, sekian berita malam edisi Jumat 5 Juli 2019.